Sitten kukaan ei voi olla Wang nikuyan waras, duit oke dipanggil kon umroh, buda loraiman, ono panggilan santunan yatim, nyumbang loraiman, ono panggilan bangun pesantren, nyumbang loraiman, waras. Ini ora waras yo, ya, santunan yatim yo, ya. tekonya pengajen ora nyumbang mau ramen di Memang orang itu subhanallah. Kalau memang betul-betul cinta sama Allah, ya paling males iku ora dan subuh to. Salat subuh maksud e. Paling males iku lho mboten ngenyek, lho mboten ngenyek ojo rumoso tersinggung. Tapi fakta membuktikan. Mbok masjid nang no, sekitar kene iki lho nek salat subuh <laughs> akeh cagake <-i> timbang wong e. <tik> yo yo waras yo waras. Ya soalene napa ya kecintane kepada Allah kurang dipanggil yang dicintai kok orang maro. Ya kadang-kadang salah konsep sih. Aldan subuh itu ada panggilan khusus, "Ash-shalatu khairum minan naum." Salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Lah, bener e ya koyo nanggone Arab kana kuwi, Nek, melantunkan azan iki panjang, naumnya pendek. Dadi kuwi salate suwe turune mung sedelo. Bener e rak ngono to? Engko ora Neng Arab iki ngono. As-salatu minan naum. Nah, kowe. Dadi salat naum ndek, mlek diarteke kan salat hape iki men turu salate suwe turune sedilu la wong kene ora kok nek azani salate ndeng nang naumet to rata-rata ngono kok masjid-masjid kene as-salatu minan naom ya ateke lah salat kuwi luwe apik tinimbang turu mulane aja kaget sing rungu padha kelon maneh orang itu kalau memang betul-betul cinta sampean kalau cinta sama anak yatim ya begitu pasti mengkafil, menanggung, ya minimal melu nyumbang lah, buat nanggeman saya kemarin dh, ngaji di Matasar jadi, ngapun pun mestinya saya agak kelelahan jadi kalau pulang dari ibadah haji itu tanggal 16 sampai rumah tanggal 16 September sampai rumah dan cuma 20 hari kalau berangkat tanggal 28 sampai rumah tanggal eh 28 Agustus ya sampai rumah tanggal 16 September pulang tanggal 16 terus tanggal 17 itu hari ahad Kliwon malam Senin legi. ada rutinan di pesantren jadi langsung ngaji, mikir dan ngaji tanggal 18 kita langsung ngaji Terus 19 sampai 25, niku keluar pulau, mulai Jakarta, Balikpapan, Palembang, Lahat, terus Makassar sama Kendari, terus pulang, 26, 27 ada jadwal 28 kemarin ke Lamongan, siangnya, malamnya Surabaya, Surabaya, sekarang di sini. Tadi siang di Junjung, bergempol, sekarang di Bangjat di sini, besok pagi saya harus sudah ke Malang oke okay. di uh, malangnya itu hmm, di okay. Gondanglegi sama sumber sama satunya perbatasan malang Blitar. nah paginya besok saya harus sudah ke korea tanggal 2 sampai tanggal 6 tante mimpisan di kandani wong kok di tanggal 2 sampai tanggal 6 saya ke Korea. Pulang tanggal 7 itu langsung ngaji di Surabaya, Masjid Al Akbar. 8 kembali di Malang. Lha iya Sesungguhnya ya agak kelelahan. Maka saya cerita kemarin waktu saya ngaji yang di Makassar, itu saya sempat menitikkan air mata betapa saya terharu ada acaranya sama, peringatan tahun baru hijriah dan santunan yatim yatim yang disantuni sih nggak begitu banyak sekitar 30 atau 33 tapi yang nyantuni Masya Allah jadi anak-anak yatim itu ditata di panggung kasih kursi, terus digawani tas kresek, gudip kedip banget Niki yang ngantri mau ngasih ke anak-anak yatim itu sampai cip cip sampai desek-desekan Ya, anak yatimnya ya duduk kayak gini kebetulan saya juga yatim. Nah, saya itu mulai kecil kan sudah ditinggal ibu saya, gitu. jadi, kok ya kayak ruh, -ruh? <tuh> jadi <tuh> <tuh> anak yatimnya itu duduk sambil pegang, yo plastik resek. mungkin dengarannya plastik resek, besok itu gede banget itu, jadi penggang itu ya terus yang nyantuni itu, naik panggung itu, sok dosok, dosok an, saking kepingin ngasih jadi anak yatim plok plok, plok plok plok plok plok plok, sampai penuh sampai beberapa jam itu belum selesai jadi sampai waktunya udah habis, ini yang mau nyantuni, nggak keduman waktu, akhirnya disediakan kardus gede, jadi amplop yang sudah digendeli mau dibagikan itu plok plok plok, plok di kardus kardus itu subhanallah, kayak gitu nah, ini yang ngonong ya Seng waras. Muka -muka setiap tahun alhamdulillah. Setiap tahun yatim yang disantuni di acara ini tambah banyak-tambah banyak alhamdulillah. Tahun ini udah 300 lebih tadi saya perhatikan. Alhamdulillah. Weh rasa mantok-mantok ramilu nyumbang meh mantok-mantok. Udah gini. Ini penggembala tadi. Begitu mendengar Nabi Musa berteriak, aku diperintah Allah untuk menyampaikan pesan Allah, gaya sampeyan. Dia mandegrek, didekati sama Nabi Musa. Terus Nabi Musa ada wohon, kang, sepurane kang, aku kemarin marah-marah dan membentakmu. Ada pesan dari Allah untukmu bahwa sampeyan dijadikan walinya Allah. Ini penggembala tersenyum kemudian berkata, Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Kok? Uh, Oke, saya ulang kata-kata saya. Nanti tolong ditulis di status Facebook masing-masing. Sesungguhnya, aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya, jangan terpancing dengan ucapan lesan saya. Tapi pandanglah hati saya. Hey, Lidu, no que no se